يا مسلم جوجكارتا memurnikan akidah menebarkan sunnah Innal hamdalillah nahmaduhu in onasta wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wa illa billah Nanti kita bincang-bincang saja, Mas Hafid ya, interaktif biar kita lebih hidup. Baik. Ya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan di sini sebagai pengantar dan motivasi buat kita. Yang pertama bahwa eh, antara seorang pengusaha dan seorang yang praktisi di bidang UKM atau usaha kecil dan menengah atau juga sering kita sebut dengan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah itu dalam definisi apindo ada perbedaan adapun pengusaha dia yang sudah bergerak mencapai omset lebih dari 1 miliar adapun yang UMKM usaha mikro kecil dan menengah atau sering kita singkat dengan UKM usaha kecil dan menengah itu yang masih bergerak kisaran omset di bawah 1 miliar Nah, itu ada asosiasinya sendiri. Kalau yang pengusaha yang omsetnya tadi 1 miliar ke atas itu ada Apindo yang ketuanya di Indonesia adalah Pak Sofyan Wanandi. Adapun yang UKM itu ada Asosiasi UKM yang dibina oleh menaker juga Menteri Perdagangan, ada juga yang dibina oleh eh, swasta. Asosiasinya sangat banyak sekali dan jumlahnya sangat banyak. Nah, itu perbedaannya secara omset Menurut acuan definisi dari APINDU Akan tetapi secara tindakan atau secara action itu sama Antara UKM entah dia mikro, entah dia menengah, atau dia seorang pengusaha Maka sama tindakannya Itu orang yang e, melakukan daya upaya atau kerja Entah di bidang trading, e, perdagangan Atau dia bergerak di bidang manufacturing ya usaha produksi atau semi antara trading dan manufacturing yaitu yang kita kenal dengan makloning dia semi produksi dia juga semi dagang nah itu sama-sama secara action di eh, di lapangan itu sama antara UKM dan pengusaha nah untuk di Indonesia ya ini kita bicara makro Posisi seorang pengusaha Atau seorang pebisnis Berapapun omsetnya itu menempati Suatu jumlah yang uh, Sangat kurang sekali Untuk di Indonesia, di negara kita Yang sangat besar, jumlah penduduknya Sekitar 250 juta lebih ya Mungkin sekarang ya Itu menurut data BPS yang terakhir Tahun 2007 ya 2007 awal atau 2006 akhir Jumlah Uh, entrepreneur atau wirausaha kita baru mencapai angka 1,6 dari total jumlah penduduk Indonesia. Uh, padahal kalau kita melongok uh, atau menengok negara-negara tetangga yang yang yang di kawasan Asia Tenggara saja lah, atau Asia itu seperti Thailand, uh, Malaysia atau Myanmar itu sudah mencapai hampir satu hampir dua 1,9 hampir dua bahkan Singapura itu 3,2%. Singapura. Kalau kita lihat Cina itu lebih lebih luar biasa itu 4,2. 4,2% dari jumlah penduduk yang ada. Nah, ini jumlahnya masih sangat kecil sekali. Padahal namanya wirausaha itu dia termasuk penggerak pembangunan yang real yang ada di lapangan. Nah, kita bisa contohkan kalau kita jumlah uh, pebisnis atau wirausaha kita sangat kecil maka negara kita hanya akan menjadi negara pasar hanya akan menjadi negara objek ya bukan negara yang dia uh, pemegang kunci ekonomi contoh ya secara singkat saja kita untuk produk Cina di sekeliling kehidupan kita sangatlah banyak kita lihat itu Mungkin dari e, perabot rumah tangga, dari elektronik ya Dari gadget dan sebagainya Dan semua banyak sekali membanjiri e, kehidupan kita Sandal saja banyak sekali dari Cina Tapi kalau Mas Hafid atau sahabat muslim sekalian datang ke Cina sana Tinggal di Cina Mungkin tidak akan pernah melihat produk Indonesia yang ada di sana Indomie saja susah di sana Karena di sana banyak mie-mie lokal yang kuat Nah, ini bukti bahwa ekspor kita lemah, impor kita kuat. Ini enggak bagus. Namanya usaha dia harus produktif. Ya produktif berproduksi dan bisa bersaing di pasar. Nah, sehingga kita menjadi orang yang bisa menjadi penentu, ya menjadi subyek dalam ekonomi. Itu secara makro. Adapun secara mikro dari yang lingkup yang lebih kecil bagi kita sebagai seorang muslim Namanya bekerja itu Adalah suatu perintah agama Bekerja itu wajib Hukumnya Apalagi kita sebagai seorang muslim Ya laki-laki Yang namanya laki-laki itu Wajib fardu ain untuk mencari Maisah ya. Pekerjaan apa saja Yang halal Yang ya tidak bertentangan Dengan syariat entah menjadi PNS entah menjadi Pedagang kola entah menjadi Tukang ukir, entah menjadi seorang uh, Desainer, entah menjadi seorang Sopir dan sebagainya Atau menjadi pegawai Boleh-boleh saja, menjadi dokter dan sebagainya Tapi Menjadi seorang pebisnis, pedagang Atau virausnya itu pilihan mas David. Itu pilihan Ya, uh, Spirit Islam Itu tidak hanya memberikan suatu uh, Pendalilan Atau suatu Suatu pesan-pesan ya saja, tetapi bahkan mencontohkan Mencontohkan suatu gambar yang sangat jelas Bagaimana tokoh-tokoh uh, kita Khususnya dari kalangan uh, Hulafa Urosidin Ur dan para ulama Banyak sekali yang menjadi pedagang Itu bah menunjukkan bahwa Islam Bukan hanya mendorong kita untuk menjadi pedagang Tapi sekaligus memberi contoh yang sangat baik nah, Ini perlu saya luruskan bahwa Kadang-kadang uh, kita kan Uh, kurang termotivasi atau menjadi salah paham karena ada suatu hadis yang mengatakan bahwa mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Iya betul. Tetapi jangan lupa bahwa di antara ahlul jannah, ahli surga juga banyak seorang yang kaya raya, seorang yang pengusaha gitu. Kita sebut saja dari para sahabat yang tidak jauh-jauh ya. Nabi juga seorang pedagang. Kemudian Utsman juga seorang yang kaya raya. Kemudian Zubair bin Awam, Aufu Rahman bin Auf. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqash saja kita baca dalam sejarah zakat mal dari bisnisnya. Saja zakat mal. Itu kan 1/40. Allah, ya. 2,5% ya. Iya. Zakat malnya saja 5.000 dinar. 5000 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta lebih. Kalau dikalikan sekarang ya 12,5 M itu zakat malnya mas Aji, itu zakat malnya, masalah, iya. belum asetnya, zakat mal seperempat seperempat 40 hmm. Kalau sekarang saat bina bina wakos hidup sekarang sa dan disejajarkan dengan pengusaha yang ada di Indonesia. Dia masuk dalam top brand Eh top pengusaha dia Mungkin terkaya di Indonesia mungkin Mas <laughs> Ya kalaupun gak terkaya Karena kita gak tahu ya Mereka kan kebanyakan pengusaha Indonesia Yang, yang number one 10 besar bukan orang-orang muslim Jadi zakatnya yeah. kan gak ketahuan Ya mungkin termasuk pengusaha muslim Yang terkaya di Indonesia Ya itu Sa'ad bin Abi Waqos Kita lihat lagi Abdurrahman bin Auf Dia mewariskan harta 2.5 2 juta 500 dinar ya. Nah, itu kemudian belum ada belum uh, kambingnya 3000 ekor, untangnya juga 1000 ekor. Kemudian Zubair bin Awam, Warisannya juga 50 juta dirham. Luar ngor, biasa. Ngor. Dan mereka itu bukan orang biasa, mereka itu alim. Bahkan melalui lisan Nabi mereka itu sudah dijamin. Sudah mozang. dijamin masuk surga. Coba bayangkan. Yeah. Kenapa enggak kita contoh ya toh? No? Jadi sebagian ahlul jannah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga seorang bisnis, Banyak sekali contohnya. Ini kan spirit buat kita ya sebagai orang muslim untuk bagaimana mencontoh salafus soleh selain dalam bidang agama yang itu kewajiban. Kalau bisa kinerja mereka, rahasia mereka apa? Ya, kita kita lihat apa sih yang menjadikan mereka itu bisa hidup seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri juga banyak menyetir ya, dalam ayat Al-Qur'an yang secara langsung ini hari Jumat ya. Ini hari Jumat Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa idza qutiati sholatu fantashiru fil ardi ya dalam surat Al-Jumuah. Dan apabila telah ditegakkan oleh kalian semua sholat, maka fantasiru fil ardi, yaitu al-intisar, itu artinya menyebarlah, bertebaranlah ke muka bumi. Ya, bertebaranlah untuk apa? Wabtahu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah yang sangat luas itu. Kalau bahasa sales, ya al-intisar itu ya moving, ya, moving, bergerak. Atau ekspansi Ekspansi ya Atau maintenance atau e, Detailing juga bisa Terserah bahasanya Pokoknya Islam menganjurkan Agar kita tidak berdiam diri di masjid saja Tidak zikir saja Tapi Fantasiru filarti Nyebar Bertebarlah ke muka bumi ya. Bisnis lah kan Nyeles atau bisnis atau apa terserah bahasanya Ya dalam ayat yang lain juga dikatakan Walah tansa nasib baka minat dunia Jangan lupa kamu akan bagian kamu Yang ada di dunia Ya karunia Allah yang halal Yang toyib silahkan eh, Silahkan dicari ya Silahkan dicari Silahkan berkebaran di muka bumi Karena eh, Bagi orang yang bertakwa Itu kekayaan suatu potensi Yang sangat luar biasa Yang sangat besar Yang justru akan menjadi sesuatu yang sangat baik apabila kekayaan itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa ya kemudian yang saya perlu sampaikan lagi bahwa eh, la ismun eh, bukanlah suatu dosa kasrotul mali fil halali kita mempunyai banyak harta dari jalan yang halal itu bukan suatu hal yang dosa oleh karena itu pesan Islam itu sangat jelas ya Sangat jelas sekali bagaimana memandang suatu profesi bisnis ini dan juga pemerintah Indonesia sangat mendorong sekali dan bagaimana bangsa Indonesia itu membutuhkan uh, adanya pengusaha-pengusaha ya khususnya dibilang UKM ya di bidang apapun baik di trading maupun perdagangan maupun manufacturing di bidang produksi silahkan. Dan orang yang dia mandiri ya orang yang mandiri bekerja dengan tangannya sendiri dia menjadi seorang muzaki Seorang yang mempunyai e, Bisa memberi, bisa beribadah Dengan harta, itu lebih terhormat Dibandingkan orang-orang yang Lemah, orang-orang yang Senantiasa e, meminta Dan berpangku tangan ya, Membebani orang lain Nah itu saya kira yang Menjadi pengantar bagi saya Untuk supaya Diketahui kita semua, khususnya Para syabab Para pemuda muslim bahwa Seorang entrepreneur itu mempunyai manzilah Atau kedudukan yang sangat mulia Di dalam Islam Dan bahkan Dicontohkan oleh Islam Oleh suatu tokoh-tokoh yang sangat besar Kemudian yang kedua Yang perlu kami sampaikan Dalam diskusi interaktif sore hari ini Bahwa untuk menjadi seorang Pengusaha atau entrepreneur atau berbisnis terserah bahasanya apa itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang faktor-faktornya itu banyak tapi mungkin saya saya kategorikan menjadi tiga ya, menjadi tiga yang besar untuk faktor menjadi seorang pengusaha yang pertama yaitu keturunan atau DNA Praner, itu yang disebut keturunan, faktor keturunan. Jadi, orang itu menjadi seorang pebisnis atau pengusaha hanya warisan dari orang tuanya. Warisan dari orang tuanya. Orang tuanya itu punya dinasti bisnis yang sangat besar, ternyata orang tuanya itu meninggal dunia. Kemudian saham perusahaannya atau usahanya itu diwariskan kepada anaknya. Nah ini banyak sekali di dunia ini, di Indonesia juga banyak ya. Contoh-contohnya, orang menjadi pengusaha itu karena faktor orang tuanya. Nah hanya kemudian nanti apakah dia itu akan sekedar hanya mempertahankan, ataukah bisa mengembangkan, ataukah justru malah surut karena tidak mampu mempertahankan apalagi mengembangkan. Contoh-contohnya banyak sekali. Kemudian yang kedua, orang menjadi seorang pengusaha bisa karena pengalaman, Bisa karena belajar. Nah, itu karena bisnis itu ada ilmunya, Mas Syahid. Iya. Jadi agama ada ilmunya, bisnis juga ada ilmunya. Kalau orang bisnis hanya dengan tenaga saja, itu semua orang bisa melakukan. Tapi bisnis yang bermartabat, yang uh, yang menghasilkan uh, produktivitas tinggi, itu bisnis yang menggunakan ilmu, perlu belajar dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan, itu pengaruhnya besar. Bagaimana seseorang itu hidup dalam habitat atmosfer seorang pengusaha. Sejak kecil sudah dekat pasar, misalkan. Sejak kecil sudah diajak oleh orang tuanya untuk uh, dekat di kasir, sering menghadapi transaksi, dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh sejak kecil, yaitu uh, lingkungan. Nah, tiga faktor inilah yang saya bilang, Menjadi faktor penentu seorang itu bisa menjadi seorang pebisnis Mungkin ini dulu yang perlu saya sampaikan Baik. Mungkin nanti ada dialog interaktif dari Mas Hafid atau dari pemirsa uh, Silahkan nanti kita bisa musaharakan bersama Baik sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada Kita memasuki sesi kedua dari acara uh, bincang motivasi pengusaha muslim Bersama saudara Hanif Muslim, Direktur Toko Ihya Produsen Koko Antum dan Sirwal Antum yang sudah uh, populer di tengah-tengah kaum muslimin Dan kembali kami mengundang para pendengar sekalian yang ingin bertanya jawab Ke nomor 0823 2727 5333 Dan Alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Mas Hanif Muslim Berkenaan dengan uh, tema yang beliau sampaikan kali ini Pertanyaan pertama kami angkat uh, Assalamualaikum Ustadz saya mau tanya bagaimana cara menjadi pegawai yang amanah dan adakah tips untuk menjaga pegawai agar tetap amanah dengan tanpa diawasi dengan ketat dari saudara Adi di Pogung. Silakan Mas Arif. Iya, insyaallah خير kepada saudara Adi ya di Pogung ya. Iya. Sebenarnya ini agak keluar dari tema ya, tapi tidak mengapa karena sore hari ini kita bicara tentang entrepreneur, seorang bisnis, pebisnis, tapi beliau menyatakan Menyelanyakan tentang Pegawai Antara pebisnis dengan pegawai itu berbeda Kalau pegawai Dia bekerja pada Sebuah lembaga, organisasi Atau perusahaan, sistem yang di situ Sudah ada akad Atau aturannya Ada aturan yang diikuti Kalau pebisnis Dia seorang owner, seorang pemilik Nah dia melakukan suatu kegiatan produksi Ya entah perdagangan atau produksi, kemudian dia membuat sistem dan disitulah dia telah menciptakan suatu uh, sistemasi usaha, kemudian mengangkat pegawai-pegawai. Kalau yang ditanyakan tadi menjadi pegawai yang amanah, intinya maaf saya relat sebentar mas, uh, pertanyaannya. Iya ya, gimana? Uh, Bagaimana cara mencari ya, bukan menjadi. Bagaimana cara oh, mencari, mencari pegawai oh, yang nah. amanah? Adakah tips <laughs> untuk menjaga pegawai yeah, ya, agar yeah, tetap yeah. amanah dengan tanpa diawasi dengan ketat? Iya, oke oke. Tadi salah paham ya. Salah paham. Apa? Saya teruskan sedikit aja. Karena pegawai yeah, amanah baik. juga penting. Yeah. Pegawai so, amanah intinya dia harus menaati aturan yang telah disepakati dengan owner atau pemilik perusahaan. Ya dari segi waktu, kedisiplinan, tanggung jawab, ya. Kemudian dengan delegasi dan sebagainya. Kemudian memang di situ ada pengawasan, tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menghiasi atau e, menjadikan dalam hati kita itu rasa tanggung jawab dan khosiatulloh. Kalau ada rasa khosiatulloh dimanapun kita berada, e, disitulah bahwa peraturan yang telah kita sepakati merupakan tanggung jawab dan termasuk amalan dalam masalah agama. Di situ pegawai yang amanah. Kemudian yang dimaksud dengan bagaimana merekrut pegawai yang amanah ya, mas saya iya begitu tadi mas iya oke okay. jadi kalau mereka itu pegawai yang amanah ya sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya pernah alami yang penting yang pertama adalah kita menentukan spesifikasinya dulu spesifikasi dari pekerjaan yang kita butuhkan ya jadi pekerjaan apa yang akan diisi dari pegawai yang akan kita cari yaitu Misalkan pegawai e, di bidang produksi, ya, di pabrik misalkan. Nah, kita tentukan e, spesifikasi apa yang dibutuhkan. Misalkan kelulusan, sekolah, dan sebagainya, keterampilan apa, dan sebagainya, kemampuan speaking, perlu apa enggak, kinerja, dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan amanah itu, itu kejujuran. Nah, yang namanya orang baru masuk, kita nggak tahu orang ini jujur atau tidak dalam prakteknya kita iya. hanya tahu biasanya dari agama dia atau rekomendasi iya. orang kalau orang yang baik biasanya merekomendasikan orang yang baik. Iya. Betul enggak? Betul, betul, betul. Betul. Ini yang merekomendasikan oh si fulan, sebetulnya si orangnya baik si fulan. Mas Hafid misalkan, oh temannya Mas Hafid. Berarti insyaallah orangnya baik walaupun tidak mesti betul 100%. Apalagi yang merekomendasikan Ustadz misalkan, iya. itu poin bagi saya pribadi. Iya, betul. Biasanya saya tes juga Bisakah membaca Al-Quran? Bisakah uh, uh, sudahkah dia menjalankan solat lima waktu? Itu. You know? yeah. Sekarang kalau solat lima waktu saja tidak dijaga, bagaimana kejujuran? Iya you toh, know? betul mm. nggak? Betul, betul betul betul sekali mas Nif. Tetapi itu tidak 100% menjamin betul benar dalam pengamalan. Bisa itu dia berpura-pura bisa. Nah, oleh karena itu sistemnya, tak kalah interview kita tes. Setelah interview kita kasih. Uh, trial itu istilahnya mas Safit, trial itu uji coba selama satu bulan atau dua bulan atau tiga bulan kita lihat nah, bagaimana kinerjanya, bagaimana hasil pekerjaannya, bagaimana kejujurannya. Kalau orang yang nggak jujur dalam bekerja itu gampang loh, Kelihatan keliatan dari bahasa tubuhnya aja gampang. Masya Allah. Dan saya pribadi kejujuran itu nambuan. Kalau orang tidak terampil Bisa dikasih pelatihan atau training Orang nggak tahu Bisa dikasih edukasi Pengetahuan, tapi orang yang nggak jujur Ini penyakit Kalau orang yang nggak jujur Saya nggak ada toleransi bagi saya pribadi Langsung saya resen, saya remove Dan keluar dari manajemen Wah, Tanpa ini toleransi <laughs> ya Mas Andir Iya itu penyakit, bagi saya misalkan orang kalau sudah tahu uh, Korupsi gitu Saya nggak pandang bulu Karena sejak awal sudah saya tegaskan Kejujuran nomor satu Nah, Anda sebagai seorang yang perekrut mencari pegawai harus tegaskan di depan. Kalau kejujuran adalah nomor satu. Sehingga jika begini-begini, saya tidak ada toleransi. Tapi perlu ada trial. Bagi saya sebulan, dua bulan, tiga bulan, oke, okay, kita angkat. ya gitu Paling nggak bisa membantu seperti itu, tip-tip seperti itu. ya Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kemudian kembali kita angkat pertanyaan. E, pertanyaan yang akan kami ajukan adalah, Uh, bagaimanakah Islam memandang profesi seorang pebisnis atau wirausaha Dan bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang uh, bahwasannya banyak Di antara umat Rasulullah yang masuk surga adalah orang yang miskin uh, Dengan profesi pebisnis wirausaha ini Di mana orang-orang yang dijamin masuk surga tadi kita uh, <laughs> dengar Bahwasannya mereka adalah orang-orang yang pebisnis wirausaha sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya dan mungkin pertanyaannya selanjutnya adalah manakah yang lebih utama dari keduanya yang harus yang seharusnya seorang muslim itu untuk menempuh jalan yang ditempuh apakah menjadi pebisnis ataukah menjadi orang Yah yang nerimo, gitu mas. manakah yang lebih nerimo, ya. bag, uh, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, gitu mas? Iya ya baik. Pertanyaan seperti ini sering sekali terlontar ya kalangan pemuda atau telabul ilmi atau siapa saja. mana yang lebih utama antara antara orang miskin yang bersyukur atau orang kaya yang eh, orang kaya yang bersyukur antara orang miskin yang bersabar ataukah bagaimana? Ya jawabannya kan jelas dibahas secara panjang lebar oleh para ulama bahwa yang lebih utama di kalangan mereka ya tentu yang lebih bertakwa. Iya toh? Kalau ketakwaannya sama, sama-sama takwa, ketakwaannya kadarnya sama ya, sekali lagi saya tekankan, maka orang yang kaya itu lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat bagi dirinya dan umat. Sekali lagi catatannya adalah takwanya itu sama. Iya. Ya kan? Ukurannya adalah ketakwaan nih Mas ya. Ukurannya ketakwaan karena kaya dan miskin bukan bukan ukuran kemuliaan orang yang masuk surga ada dari kalangan orang miskin, Islam juga mencontohkan. Ini loh, orang yang kaya dijamin bahkan dengan lisannya nabi itu masuk surga. Ya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya, Tolha saat bin Nabi wafat itu masyaallah tadi saya jelaskan warisannya saja 12, eh zakatnya saja 12,5 M, bayangkan, zakat mal itu, Mas David Baru biasa. <laughs> itu orang Bertakwa bukan? Iya sangat bertakwa. Kan tidak bisa diragukan lagi Wong, lisannya Nabi jelas mengatakan eh. mereka 10 sahabat saya masuk surga dari riwayat-riwayat hadis yang sangat banyak sekali. Ya kita ini takwanya belum jelas. <laughs> <laughs> ya Kayak juga susah. Seandainya kita sudah berusaha, berupaya menjadi orang yang kaya. Kan lumrah. orang Fitrah manusia kan pengen menjadi orang yang kaya. Betul nggak? Betul. Tetapi eh. allah takdirkan ya, kita menjadi orang yang miskin. Itu tidak tercelah. Karena kemiskinan juga termasuk Kalau dianggap sebagai suatu musibah Dia bisa kafarot dosa ya, atau Dia lebih mudah untuk Masuk surga Barangkali jika kita menjadi orang kaya Tidak bisa menjadi orang yang bertakwa Pokoknya positive thinking lah Mau apa menjadi orang kaya Ya berusaha menjadi orang yang bertakwa Menjadi orang miskin ya tetap positive thinking Seperti itu ya Saya tidak bisa menyebutkan satu mana yang lebih utama Tapi yang lebih bertakwa itu yang lebih utama Dan jika takwanya sama kita harus kita lebih baik menjadi orang yang uh, yang mampu gitu, yang, yang tangan juga. di atas atau menjadi orang muzaki yang lebih bermanfaat buat diri kita keluarga dan, dan... memberi manfaat pada umat gitu mas Arief ah ya. betul sekali mas Arief yeah. <laughs> betul sekali jadi uh, menggunakan itu meramping lian istilahnya <laughs> orang itu <cowok. laughs> merembes merembes ke semua uh, ya semua keluarga semua mm. tetangga dan Migunani Tumuramping Lian, apalagi Tumuramping Agami Islam. Masya Allah itu kan? Masya Allah ya, nilainya plus-plus nih -plus, ya, Mas Hanif ya. Iya. Baik, kembali kita akan angkat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai usaha dan jenis usaha apa yang kira-kira cocok nih untuk orang pemula yang dia ingin menjadi seorang pengusaha? Dan di sini ada pertanyaan dari pendengar yang eh, hampir mirip dengan pertanyaan ini. Eh, untuk pebisnis pemula, apa saja hal yang perlu dihindari dalam menjalankan bisnisnya agar bisnisnya mendatangkan berkah untuk keluarga dan orang lain? Demikian Mas Anif, Jazakallah khairan. Iya, Silakan. Pertanyaannya juga bagus sekali ya. Ini sering di seminar-seminar itu para coaching atau trainer itu Para praktisi mendapat pertanyaan yang senada seperti ini. Bagaimana saya seorang pemula ingin memulai bisnisnya? Caranya bagaimana dan bisnis apa yang cocok buat saya? Ya gitu. Pertanyaannya seperti itu banyak sekali di majalah-majalah juga banyak sekali. Sebenarnya jawabannya itu singkat. Saya pernah ya ini real ya datang ke toko saya gitu mahasiswa ya karena dia punya semangat wirausaha kemudian bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini e, e, mas saya mau bisnis kira-kira bisnis apa yang cocok buat saya gitu? saya jawab, gampang sesuatu yang cocok itu sudah ada pada diri antum pada diri e, pendengar sekalian itu pasti hanya saja setiap orang tidak mudah untuk menemukan passion atau minat atau bakat yang sesuai dengan selera masing-masing kalau bisnis, motivasinya hanya sekedar mencari hulus, mencari uang, itu capek. capek. Tapi kalau Anda bisnis, sesuai dengan passion, atau minat, atau hobi Anda, itu menjadi sesuatu yang menarik. Capek tapi senang gitu ya. Bahkan capeknya nggak kerasa enggak gitu Pak Nggak kerasa malah Masya Allah. Iya. iya. Jadi kalau kita sudah menekuni sesuatu yang kita sukai, kita cintai, ya. Iya. Ambang kecapean itu menjadi sesuatu batas yang tidak bisa terukur gitu. Coba kalau kita lihat orang lagi senang pada sesuatu, kan diingatkan aja nggak bisa. Wong <lain> lagi, lagi senang gitu, lagi gandrung gitu, ya nggak. Iya. Asal apa yang antum, eh, para pendengar sekalian minati itu hal yang positif itu, positif artinya tidak bertentangan dengan agama lah ya, tidak dilarang pemerintah. Silahkan temukan itu dan kembangkan. Pasti nanti ada celah-celah bisnis di dalamnya. Dan untuk menemukan ini, itu memang nggak gampang. Kadang butuh perjalanan waktu, kadang sejak awal sudah ditemukan, dan sebagainya. Contoh saya ya, saya itu menemukan minat dan kesukaan saya pada pada warna-warna, pada corak-corak kain, pada model-model baju, itu lama. Tapi sebenarnya sejak awal sudah ada, cuma nggak saya kembangkan. Saya sempat terdampar menjadi seorang pegawai selama tujuh tahun di perusahaan farmasi. Kemudian, saya direkrut oleh uh, Sat Afifi yang di toko Ihya Suruh bantu, ngelola gitu Tiba-tiba ngapain lo? Jual produknya orang lain Saya juga punya bakat, bisa desain Bisa pilih kain, ya toh, bisa ngerekrut Karyawan-karyawan uh, saya -karyawan dan sebagainya Dan saya harus bikin produk yang spesifik Spesifik artinya beda dengan yang lain Selama ini saya melihat Produk fashion muslim ya, ini kasus ya itu kalau beli hanya menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ya, Mas Akil, Mas Alvid, kalau iya. beli baju koko, dulu kan mesti kalau mau Lebaran dah beli ya, kan? kalau mau Lebaran baru ya, beli. Iya koko yang bordir dan sebagainya. <laughs> iya. Ini mainstream seperti ini ingin saya patahkan gitu loh. Anti mainstream katanya. Anti mainstream ya. ya. Anti mainstream. <laughs> mestinya tidak seperti itu baju muslim. Baju muslim itu yang bisa dipakai untuk sehari-hari, ya seperti yang saya pakai ini. Iya. Bisa untuk sehari-hari, bisa untuk kuliah, bisa untuk ngantor, bisa untuk ngaji juga pantas. Bisa untuk wali mahan, bisa untuk ngelamar juga juga pantas. Nah, baju muslim seperti apa? Ini yang perlu saya pikirkan. Masa orang muslim berdiri baju hanya setahun sekali, gitu kan? Nah, oleh karena itu, saya bikin baju yang sesuai dengan uh, kebiasaan kita sehari-hari pantas, dianggap seorang muslim. Untuk sholat juga pantas, untuk kuliah juga pantas, untuk jadi dosen dan karyawan juga pantas. Akhirnya orang beli baju, tidak nunggu setahun sekali. Bisa sebulan sekali, bisa sebulan, kadang dua kali, tiga kali. Bahkan ada konsumen tirak bajunya, isinya baju saya semua gitu. Karena dipakai untuk kantor bisa, dipakai untuk kondangan juga bisa. <laughs> jadi seperti itu, itu ada bakat, ada minat, asik itu. Saya kadang kalau memikirkan sebuah desain baju, saya itu cari inspirasi, pergi ke mall-mall itu, ke supermarket tapi bukan untuk mejeng ya. Yeah. Saya langsung yang saya datangi itu pasti display baju, display baju pria. Kadang-kadang boleh nggak difoto, nggak boleh, ya sudah saya lihat aja gitu kan. Cari inspirasi warna, model dan sebagainya. Dan itu asik, langsung saya bawa pulang, malam langsung saya desain, besok saya setor penjahit. Kalau cocok langsung saya masalkan jadi produk, sudah selesai. Antum juga pasti punya bakat sendiri, minat sendiri. Contoh ya, ini hobi juga, sesuai dengan hobi. Akhir-akhir ini saya senang hobi, misalkan airsoft gun ya, Mas Akhil tahu ya? Mas Hafid, airsoft gun ya? Iya, airsoft Airsoft gun saya ikuti, ya, karena juga memang menarik gitu kan. Ternyata di situ ada fashion-nya juga, ada BDU-nya ya, pakai baju doreng-doreng, pakai sirwal, dan sebagainya. Saya langsung nyambung dengan minat saya, fashion, akhirnya saya bikinlah fashion. Selana doreng, selana odor, atau selana airsoft, ya kan? Yang beli bukan hanya komunitas airsoft, kelimber pendaki gunung juga beli, pemanah juga beli, kemudian orang yang suka bekerja di lapangan ya proyek-proyek itu juga beli. Ternyata dari hobi itu menghasilkan sebuah bisnis. Saya dua minggu yang lalu produksi sereal doreng sekitar 400 eh, potong. Hari ini tadi papi habis, Allah, hebat habis sekali. dibeli oleh para komunitas outdoor tadi ya orang lapangan, orang aerosol, awalnya hanya hobi, saya cuman iseng gak niat bisnis main-main aja gitu loh mas Akhil, Uh ternyata mereka kesulitan cari fashion seperti itu beli ada juga mahal, saya bikin dengan kualitas yang sama tentu dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih ekonomis. itu, jadi santai tidak usah terlalu dipikirkan Apa ini bisnis yang harus saya bisa Dan enak saya tekuni ya Cari aja hobi Anda Tekuni dan kembangkan Apa saja setiap orang saya kira punya karakter Unik yang masing-masing Berbeda gitu, itu Mas David iya. Jadi bekerja apa saja boleh Tapi bekerja yang sesuai minat dan passion Itu akan lebih asik gitu. itu Itu Iya, jadi nggak niat <laughs> saja suksesnya udah luar biasa ya apalagi diniati gitu Mas Nif. Ya Iya <laughs> itu karena rezeki dari Allah ya, bikauirisa kadang-kadang. <laughs> Kemudian berkenaan dengan untuk bisnis pemula tadi, apa saja yang perlu dihindari Mas Nif dalam menjalankan bisnisnya agar bisnisnya itu mendatangkan barokah gitu Mas Nif? Silakan. Nah, ini ini ini. Ini pertanyaan yang bagus juga Ini kalau dijawab semuanya bisa memerlukan <laughs> Seminar setengah hari sendiri Ini <laughs> Bahkan ada sebuah buku yang Baru ini saya baca ya. 7 eh, 7 eh, perilaku fatal yang Bagi pengusaha pemula Ada juga 10 perilaku yang harus dihindari Oleh pengusaha pemula Ada juga karakter sukses pengusaha pemula Kalau saya baca semuanya Itu mengerucut karena beberapa hal Yang penting pengusaha pemula itu harus yang pertama, mindset-nya harus benar pola pikir Bahwa orang berbisnis, yang pertama Niatnya harus lurus Orang yang berbisnis, niatnya hanya sekedar Cari fulus, fulus-fulus Dan orang yang berbisnis, niatnya Untuk supaya mandiri Supaya menegakkan ibadah Supaya terhormat Di tengah-tengah keluarga Coba kalau antum Seorang pemuda Kemudian sudah punya pekerjaan Bisnis misalnya Aku mau ngelamar apa lebih PD kan, <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan itu. Nah halal apa saja yang yang itu niat dulu, niatnya harus benar dulu, niatnya harus suci ini bahwa kita bisnis adalah ibadah, panggilan jiwa. Mindsetnya harus betul dulu. Kalau sekedar nusari uang, ya itu capek nanti. Hanya sekedar rutinitas dan sebagainya. Itu pikiran kita niatnya harus betul. Yang kedua ilmu Mas David. Ilmu di situ ada keterampilan, ya, di situ ada teknik-teknik uh, dalam berbisnis. Karena orang yang berbisnis menggunakan ilmu, dengan orang yang berbisnis hanya menggunakan otot itu lain. Contoh ya. Tukang becak. Sama dokter spesialis. Maaf sekali lagi, uh, uh, uh, antum semua harus tahu, bukan saya menghinakan profesi becak. Tapi ini dari segi produktivitas dan efisiensi saja. Semuanya mulia kalau takwa tukang beca, sehari 24 jam, kalau dia narik terus ngontel terus, kira-kira itu dapat berapa rupiah, Mas Hafid? Biasanya paling 50 ribu, mentok-mentok 100 ribu. <laughs> yeah, iya, 50. Ya. Taruhlah sekali tarikan 10 ribu. Iya, yeah. yeah, <tuh> kalau narik 20 kali kan 200 ribu lah. Ya yeah, kan, misalkan maksimal, itu yeah. 20 kali udah loyuk, udah lempor <tuh> sekali. Betul nggak? Udah gempor ya, mesti kakinya. Iya, yeah, gempor <tuh> ya. Yeah. Terus, Dokter spesialis Spesialis anak misalkan ya Atau kandungan gitu Atau apalah Dia buka poli di rumah Pagi pasiennya misalkan 10 Sekali narik dokter spesialis 50 kali 10 berapa? 500 ribu Pagi itu poli pagi Belum nanti di rumah sakit visite dan operasi Sekali operasi 5 juta Dua operasi 10 juta Visite sekali visit 100 ribu 20 pasien yang divisit sudah berapa? 2 juta. Belum nanti praktek malam. Nah, sehari itu dokter spesialis di Jogja yang laris itu bisa mendapat 10 juta. Sehari. Tukang besak 200 ribu. Itu sudah maksimal. Sama-sama maksimal. Tapi optimalisasi yang dicampurkan beda. Kenapa itu? Sebabnya apa? ilmunya Mas Hanifei? Ya? Betul sekali. Skill Ilmu. Ya? Skill. Tukang besak. Asal orang itu niat saja, mungkin asal sehat fisiknya bisa semuanya di tukang bedah. Mas Aqil tukang bedah, mas Zabid bisa. Saya juga bisa gitu loh. Tapi jadi dokter, antum mau jadi dokter, antum mal nanti. Ini sekolah enggak? Salah mendiagnosa, belum tahu terapi, bisa kena hukum nanti. Jadi Begitu. dokter spesialis, spesialis mal praktek nih mas Aqil. Ya? Iya, karena ilmu. Jadi yang perlu kita tekankan di sini orang yang berbisnis menggunakan ilmu hasilnya akan berbeda. Dengan orang yang berbisnis hanya menggunakan otot Itu yang pertama ilmu Tadi yang pertama mindset, niat, kemudian ilmu Yang ketiga itu mental mas David ya, Masalah mental Dan siap belajar Namanya pebisnis itu mentalnya harus kuat Tidak boleh loyo atau tidak manja Tidak mudah mutung Sering orang pebisnis pemula itu Pertama dia bisnis misalkan fotokopi, nyoba, ternyata ada masalah ah kayaknya nggak cocok ini sama saya fotokopi, nggak sesuai passion lah itu nggak sesuai minat kalah mental Kali dulu lagi. nih bisnis warnet misalkan ikut-ikutan ada masalah nggak cocok lagi, mundur lagi ah nyoba lagi bisnis apa kelapa sawit atau bisnis ternak lele ada masalah, semua bisnis ada masalah tapi masalah itu tidak diselesaikan dia malah mundur. Dan seperti itu. Itu namanya manja. Dan tidak tahan banting. Justru bisnis semua, apapun, mesti ada masalah, mesti ada kendala. tergantung bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Yang terakhir, masalah mental itu adalah dia harus siap belajar dan siap berubah. Kita berharga karena berubah, Mas Hafid. Mas Hafid harganya mahal karena sudah ada isinya. Karena, Mas Agil kalau nggak belajar, nggak berubah, murah harganya. Tapi kalau belajar, tambah isi pasti mahal. Saya contohkan analogi ya, biar gampang. E, batu yang di lereng gunung itu yang gedenya semeja ini misalkan. Lereng Merapi sana. Itu harganya berapa, Mas Hafid? Berapa, Mas Nek? Itu nggak ada harganya, silahkan diambil. <tuh> ambil ambil yang, aja ya? Yang, yang, yang menjadi ada harganya karena transportasinya aja, dong, ngangkut pakai truk, ngangkut orang silahkan diambil bayar troknya bayar. orang kalau batunya nggak ada harganya. Neng pendet mawan gitu ya. Neng monggo di pendet mawan <laughs> <aku> malah <laughs> ngeresai warga neng gede neng pinggir jalan itu. Tapi coba <coughs> apabila batu itu sudah pindah tempat, sudah migrasi ya, sudah pindah tempat, kemudian batu itu berubah ya. Ini nih batunya itu berubah namanya berubah pindah tempat kemudian berubah menjadi sesuatu bentuk yang lain menjadi cowek misalnya ulekan itu ulekan itu. ulekan yang untuk nguluk sambel itu loh oh apa batu tahu nggak mas Agil mas Agil ulekan tahu cobek, ya cowek ya cowek ya iya bahasa mas Agil cowek ya bahasa sunda ada yang ngomong cowek oh. ada yang ngomong cobek jadi macam-macam Mas tempat saya ke bukan namanya ya, kalau di solo ulekan ulekan nah, aja gitu ya. mas ulek kita ya. memang ulekan gitu. banyak bahasanya itu lekan yang batu asli di Magelang sana harganya itu 50.000 Mas David. Iya. Sama Mas di Solo juga. Sama mas, ya? Kita, ya? Asli batu ya kecil ya. itu. Batu yang gede tadi lereng gunung Gak ada harganya, tapi jadi lekan gede harganya menjadi mahal. Karena dia sudah merantau. Karena dia sudah berubah bentuknya. Karena dia sudah ditempa, sudah digosok, sudah dipukul jadi pahat menjadi sebuah benda yang mahal sama kita. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang berharga, ya berpengalaman ya, di tempat sendiri misalnya nggak migunani ya merantau saja bisnis merantau coba itu orang-orang yang merantau kadang lebih sukses daripada orang beribumi daya juangnya lain itu dia berubah di tempat menderitaan keprihatinan dan berproses itu. Nah seorang wirausaha itu harus siap seperti itu harus siap ingin hasil yang berbeda Kok diem aja di rumah, nongkrong Gak bergaul, gak belajar Gak ikut kursus, gak ikut training dan sebagainya Ya, susah Harus berubah Harus siap berani belajar Dan berani untuk berubah Nanti kalau sudah punya Suatu daya saing Atau dia punya produk Ya, daya produknya itu siap bersaing Di pasaran Menjadi suatu orang yang spesialis Atau produk yang unik, seperti itu Mas Habib Iya, baik. Terima kasih. Uh, kemudian, Mas Anif, ada ada satu pertanyaan di benak saya. Mungkin ini uh, untuk memulai sebuah bisnis, sebuah usaha itu kan dibutuhkan ilmu ya, dibutuhkan planning. Dan kemudian ada juga tipe orang yang lain yang asal pokoknya kita punya tekad, kita jalanin bisnis dulu. Masalah oh, ilmu kita dapat nanti di pengalaman nah, manakah iya. yang e, menjadi pilihan yang yang lebih baik ya untuk kita jalankan? apakah kita harus berplanning dulu sehingga berilmu dulu sehingga lama ini bisnis nggak jalan-jalan? atau <laughs> atau orang yang tadi Benar. yang pokoknya modal nekat kita jalan dulu, ilmu iya. kita dapat di tengah jalanan dijauhlah di pengalaman. gimana mas Hanif menurut antum? Iya, Foto? itu itu ibaratnya beginilah, namanya bisnis itu hmm. harus Punya kinerja yang bagus, daya dobraknya harus kuat. Tadinya namanya jalan, asal jalan. Nah, orang itu dengan nanti berjalan, berani mencoba itu, dia akan punya pengalaman-pengalaman yang unik gitu. Orang yang berani mencoba, itu akan lebih baik daripada orang yang selalu belajar, nggak pernah mencoba. Malah nggak jalan-jalan. Ya. Bisnis itu nggak perlu pinter-pinter, Mas. Nggak perlu. Nggak tahu? Gak nah, perlu pintar-pintar, yang penting berani mencoba Dan berani berubah dan siap belajar Syukur-syukur dia berani dan pintar, itu hebat luar biasa Satu ide yang kemudian diikuti dengan ex, ribuan action itu lebih baik Daripada antum, pintar, punya banyak ide, tetapi tidak pernah mencoba Itu antum berarti nanti produksi konsep saja jualan ide, jualan ide, jualan ide gitu hanya pebisnis ya terjun langsung itu. Nah, justru pelajaran yang berharga itu dia belajar dari kegagalan, dari kebangkrutan, dan sebagainya. Dan orang yang belajar dari pemula, kemudian dia sukses, itu karakternya kuat, mas. Karakternya kuat. Karena dia pernah menderita, pernah prihatin. Kemudian sekarang sukses. Itu jiwanya kuat, karakternya kuat. Berbeda dengan orang yang sekedar menerima bisnis warisan tadi yang saya sebutkan. Tiba-tiba menjadi orang yang kaya. Lalu, Tiba-tiba 10 wanita terkaya di dunia ini, sahabat saya searching. Itu juga warisan semua bisnisnya. Itu nggak heran, tiba-tiba menjadi orang yang kaya. Ah seperti itu. Dulu saya punya punya tetangga ya, namanya Pak Haji Soleh itu. Haji Soleh sekarang menjadi saudagar kaya, jual-beli alat-alat rumah tangga. Pasar Jawa Tengah Selatan, itu semua dia kuasai, dia invasi. Ada saat saya kecil, masih kira-kira tahun 90-an saya SMP, dia jualan keliling mikul, dipikul. Pakai bambu gini loh mas. Pikulan iya. Pikul depan belakang, bawa ceret, bawa tatakan, gelas-gelas dan sebagainya. Dipikul keliling kampung-kampung dan sebagainya. Cari relasi. Itu banyak orang itu melihat menyisi birnya. Wah, oh, sahabat bagus-bagus kok. Dodolan <gul> mikul. Coba, kalau antum dibilang gitu, gimana? Mentalnya drop kan bisa. <saya> sahabat bagus kok, dodolannya mikul gitu. Lama-lama ganti sepeda. Lama-lama ganti sepeda motor, lama-lama tambah teman, tambah rekanan, punya pegawai gitu. Sekarang truknya udah lima, tokonya hmm. sudah lima hmm. juga kalau nggak salah di Jawa Tengah, Jateng Selatan itu. Dan dia berproses dari penderitaan, berpeluh keringat, sampai sekarang menjadi orang yang sukses. Sekarang kerjanya kalau pagi dia ngasih makan kurame Kemudian tanaman-tanaman dirapikan, kontrol bisnis hanya 2 jam dan sebagainya. Dia sudah bikin sistem yang bagus, hidupnya biasa santai. Tapi itu ada prosesnya. Jangan sampai kita hanya baru pemula sudah pingin santai, tidak mau berproses, pinginnya instan gitu loh. Wah, saya kan owner. Ya, jadi pinginnya bisnis jalan, owner jalan-jalan gitu kan, sering di seminar-seminar itu. Iya betul, tapi prosesnya dulu diikuti gitu loh. Prosesnya dulu diikuti, ya bikin sistem yang bagus. Silahkan anda kembangkan yang lain. Nah, sistem masih belum jalan, kok anda sudah meninggalkan penginnya instan dan sebagainya. Nah, ini kembali ke pertanyaan tadi apa? E, pertanyaan tadi adalah mana apa manakah yang selalu ah, dipilih ya? Ya, ya? ya, ya, ya, betul. Jadi harus dikombinasikan. Dikombinasikan ya, ya. mas Nif. Jadi kinerja yang bagus ditopang dengan ilmu itu lebih baik. Tapi kadang-kadang orang itu hanya banyak membaca, banyak berilmu tapi tidak langsung terjun ya. Itu juga kurang bagus. Karena yang penting jalan, berani saja gitu. Nanti di situ kita akan terus bisa banyak pengalaman dinamika-dinamika yang lain. Yaitu tadi saya katakan orang yang berilmu tidak pernah mencoba dalam masalah bisnis. Itu kalah dengan orang yang berani terus mencoba dibarengi dengan terus belajar, merubah diri. Itu akan lebih baik gitu. Baik, terima kasih Mas Hanif Kemudian eh, pertanyaan terakhir mungkin ya Untuk sesi perjumpaan kita kali ini Adalah bagaimanakah menjadi pengusaha itu Apakah merupakan bakat Atau eh, usaha yang harus dilakukan Atau ikhtiar seseorang ya Jadi bakat atau usaha gitu Mas silakan Oh iya, bagus sekali ini pertanyaannya Mas Hafid Jadi ada sebuah buku yang judulnya DNApreneur itu baru-baru ini lagi lagi booming ya. Bahasa Inggris belum ada terjemahannya. Ada suatu pokok bahasan itu yang sangat menarik ya. Bahwa namanya bisnis itu ada orang yang memang bakat. Ada orang yang memang bakat sesuai dengan bakatnya pas. Tetapi ada juga orang yang dia sebenarnya tidak berbakat. Tetapi dia punya mindset yang bagus, dan dia punya proses yang bagus, akhirnya punya pengalaman yang bagus. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila orang yang sudah tidak mempunyai bakat, kemudian lemah dalam masalah mindset, kemudian kecil juga pengalaman dan tidak mau belajar, ini yang menjadi masalah. Nah, orang yang akan menjadi bagus adalah dia mempunyai bakat, genetik, ya, bisnisnya bakat, turunan juga. Dia mindset bagus, mentalnya bagus, pola pikirnya bagus. Dia juga siap belajar dan sebagainya. Nah, bisnis ini menjadi perdebatan. Sungguhnya pengaruh paling besar mana? Keturunan ataukah bakat ataukah usaha? Ini istilahnya bahasa agama ini para pakar bisnis khilaf. Ada khilaf perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada juga yang memprosentasekan. Tapi kalau saya pribadi membaca ya buku itu saya lihat bakat pengaruhnya besar karena bakat itu ada kesenangan gitu, ada hobi gitu kesenangan itu. Kemudian kalau itu ada tetapi tidak diikuti dengan mental yang baik dan kemudian tidak mau belajar itu juga mati bahkan tidak ditemukan. Oleh karena itu seseorang eh, sekarang syukur-syukur dia punya bakat yang pas dalam bisnis apa diikuti dengan mental yang baik kemudian juga juga harus belajar. Kalaupun dia tidak menemukan bakatnya yang penting terus belajar. Dan dia terus membenahi mentalnya. Insya Allah dia akan memenukan passing yang pas, bisnis yang pas buat dirinya, yang sesuai, yang bermanfaat buat diri dan keluarganya apa. Insya Allah akan ketemu gitu, Mas Safit. Baik, terima kasih. Menarik sekali, Mas Anif uh, ulasannya <tuh>. mengenai kiat-kiat menjadi pebisnis Dan mungkin untuk menutup uh, pertemuan kita kali ini, uh, bisa memberikan uh, kesimpulan dan nasihat-nasihat uh, bagi pendengar sekalian. Silakan, Mas Anif. Iya, yeah, oke. Okay. Jadi para pemerhati sekalian. Bisnis itu adalah pilihan Dan bisnis adalah pekerjaan Yang didorong oleh Islam Untuk kita semua memilihnya Memang menjadi Profesi-profesi uh, yang lain Asal halal dan baik Itu silahkan Anda menjadi pegawai, Anda menjadi PNS Anda menjadi pekerja Itu baik, yang penting halal, amanah Dan sebagainya Tapi spirit Islam itu memberikan suatu contoh bagaimana kita menjadi seorang yang entrepreneur, entrepreneur yang sejati ya. dan itu contohnya banyak sekali di dalam Islam, oleh karena itu saya katakan bahwa la ismun kasrotul mali fil halali bukanlah suatu hal yang dosa apabila antum semua menjadi orang yang kaya, bukan dari jalan yang dosa silahkan, yang penting berani kaya Bukannya takwa, jangan sampai menjadi orang yang kaya, justru berpaling dari agama, justru jauh dari e, hidayah, tidak manfaat, tidak menggunakan itu meraping lian. Ini musibah ini, seperti korun nanti tadi sombong, melaju dari agama, nangusubilah minzalik. Seperti itu ya.